Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan tayyiban katiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa Kita Masih dalam bab Al-Dua ila shahadati an la ilaha illallah Bab yang menjelaskan tentang Berda'wah Kepada shahadah la ilaha illallah Kita telah menyelesaikan dalil yang pertama dan yang kedua Tersisa dari dalil yang kedua Beberapa permasalahan Nah. Atau kita gunakan untuk tanya jawab hari ini. Sabar. Tanya jawab antum yang bertanya, ana yang jawab. Karena selama ini atau dari sekian taklim kita, kita belum memberi kesempatan tanya jawab terkait dengan pelajaran yang lalu. Waduh, sudah lupa satu yang mau ditanyakan. Baik kita lanjutkan. Kita telah tahu dari hadis Ibnu Abbas tentang diutusnya Muad nah, Muad itu diutus ke mana ya Syarif ke Yemen nah uh. <tuh> kita telah tahu dari hadith ini beberapa hukum dan faedah ilmiah Yang bisa dipetik darinya Dari sekian faedah ilmiah itu Yang belum kita sebutkan Di antaranya adalah Bahwa Sadaqah Dalam hal ini zakat yang dimaksud dalam hadis ini, An-Nallah iftarwa ala alaihim, bawasanya beri kabar kepada mereka bawasanya Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan, memfardukan adanya sadaqoh. Yang dimaksud dengan sadaqoh di sini adalah zakat. Nah, bukan sadaqoh yang sifatnya mustahab, tetapi yang dimaksud adalah zakat. Dan ini pula di Al-Qur'an telah disebutkan sebagaimana Allah nyatakan hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum Allah memerintahkan kepada nabinya hud am wahai Muhammad min amwalihim dari sebagian harta mereka shadaqatan yang dimaksud dengan shadaqah dalam ayat ini adalah zakat sehingga hati-hati kalau ada yang memahami Al-Quran secara letter lek khususnya pengajian pengajian yang hanya membaca buku tafsir terjemahan ya, dipahami bahawa sodakah itu wajib keliru ya. sodakah yang dimaksud oleh ayat tersebut dan dalam hadis muad bin Jabal atau hadis bin Abbas ini yang dimaksud adalah zakat sehingga pentingnya kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasul itu sesuai dengan apa yang telah difahami oleh sahabat Nabi jangan berlandaskan apa? terjemahan sekarang sedang marah ya nah, di masjid-masjid habis sholat subuh dibacakan terjemahan jadi difahami bahwa sadaqah wajib nah ini berbahaya kalau yang dimaksud dengan sadaqah itu adalah infak maka berbeda hukumnya dengan sadaqah yang dimaksudkan dengannya zakat. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini sekali lagi apa? Zakat. Karena ada laphat kalimat iftarobah. Iftarobah itu artinya difardukan. Ya Allah memfardukan kepada kalian sodako. <coughs> nah, sehingga kalimat memfardukan menunjukkan bahwa sodako yang dimaksud di sini adalah sodako yang fardu sifatnya wajib. Fardu itu artinya Wajib. Nah, kemudian tuh Khadimin <'udu> Azniah Iham, di mana sedekah atau zakat ini diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka. Siapa mereka yang dimaksud dalam hadis ini? Yang kepada mereka muad diutus. Siapa zubair? Ahlul Kitab. Siapa itu ahlul Kitab? nasara dan Yahudi. Nah, lah barakallahu fikum diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka wa turaddu atau fa turaddu ala fuqara'ihim dan harta yang diambil dalam bentuk zakat dari orang-orang kaya mereka itu dibagikan kepada para fakir dari kalangan mereka atas dasar ini para ulama mengambil salah satu hukum dalam hal zakat bahwa zakat itu afdolnya Ya, bukan wajibnya tetapi abbalnya Dibagikan kepada orang-orang sekitar Sebelum dipindahkan ke kota lain Apalagi ke negeri lain Kecuali kalau di tempat dia tinggal itu Di daerah dia berdomisili tersebut Orang-orangnya sudah cukup Sudah dapat zakat semua Lebihnya silahkan dibagikan di tempat lain tetapi bukan wajib hanya sekedar apa afdal afdalnya pembagian zakat itu dilakukan di daerah atau lingkungan di mana dia hidup si kaya ini hidup nah kenapa karena diantara antara faedah-faedah zakat itu di samping membersihkan ya orang yang berzakat membersihkan dirinya dari dosa membersihkan hartanya dari perkara yang haram juga fungsinya adalah mengikat ukhuwah Ya, hubungan Ukhuah antar muslimin, Sementara orang yang paling pantas untuk kita Menjalin ukhuah adalah tetangga Orang di sekitar kita, di kampung kita Nah <tuh> Ini faedah Yang bisa diambil dari uh, Hadis ini Di antaranya Kemudian juga terkait dengan masalah zakat ini <tuh> Uh, kita tahu bahwa zakat itu ada delapan asnaf Ada delapan asnaf Ada delapan golongan Yang berhak menerimanya Tentunya ini akan kita pelajari lebih luas Insya Allah dalam uh, kitab Az zakah dalam buku Fikir Nah Bahwa Dari sekian atau dari delapan asnaf tersebut Yang paling atau lebih diutamakan adalah Fukorah Sebelum golongan-golongan yang lainnya Sebelum Fisabilillah Iya Sebelum Al-Gharimin Sebelum Al-Mu'allafatukulubuhum Dan golongan-golongan yang lain Yang didahulukan apa? Al-Fukoro Nah ini diambil dari Nas Hadith Dari teks hadith ini Dan juga diambil dari ayat Yang secara langsung memulai perintah dari delapan asnaf delapan golongan yang harus diberikan kepada mereka dimulai dari fuqara wal masyakin kemudian yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya nah itu lebih utama bukan wajib tetapi apa lebih utama didahulukan fuqara nah ini akan kita pelajari lebih luas dalam bidang zakat insyaallah <tuh> kemudian rasulullah menyatakan kepada Mu'ad. sa inhum apa ru kalidzik jika seandainya mereka ahlul kitab itu yang telah menerima tauhid, menerima sholat, menerima kewajiban zakat. Sudah mau mentaati kamu wahai Mu'ad dalam perkara tersebut. Faiyaka waqara ima amwalihim. Hati-hati kamu. Jangan menyentuh harta mereka yang memiliki harga atau nilai yang sangat besar di hadapan mereka untuk diambil sebagai zakat. Jangan. Jangan kamu mengambil zakat dari harta yang sangat bernilai besar pada mereka yang sangat dia cintai dari harta tersebut karena nilainya memang besar. Nah, jangan ketika mau ngambil zakatnya sapi atau kambing, dicari yang paling sehat yang mengeluarkan susu paling banyak. Jangan Tetapi yang tengah-tengah Sunnah di dalam mengambil zakat itu adalah Diambil dari yang pertengahan Tidak diambil dari harta yang bernilai tinggi ya, Tidak pula dari yang rendahan ya. Zakat sapi yang sudah Tulang rusuknya itu kelihatan kayak jendela gini Nah Kayak kusen Nah jangan tapi yang pertenahan, nah, Rasulullah mengingatkan kepada dai-nya ini pelajaran bagi para dai, pelajaran bagi para dai bahwa e, di saat berdakwah memperhatikan perkara-perkara seperti itu, memperhatikan perkara-perkara yang terkait dengan urusan kemasyarakatan, nah terkait dengan Perasaan lingkungan, nah diperhatikan sehingga benar-benar Rasul mengajarkan kepada dai-nya ini. Nah, faidhum awalu kali ralek, faiyahka hati-hati kamu wa imuat. Di dalam mengambil zakat, jangan menyentuh harta mereka yang bernilai tinggi di hadapan mereka, jangan. Nah. Lha nah, sekarang ini ada suatu bentuk zakat yang diwajibkan kepada kaum muslimin di luar aturan-aturan syar'i dan bahkan bisa melanggar apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, apa yang diistilahkan sekarang dengan zakat profesi? Zakat profesi Tentunya landasannya adalah Rasio Bukan Nas dari Al-Quran Ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasio yang dikedepankan Kalau dulu Di zaman Rasul Di zaman sahabat Di zaman Khulafa al-Rashidin Di zaman para imam yang empat Dan yang sesudahnya itu Tidak ada profesi Yang menghasilkan penghasilan yang besar Kalau sekarang kan Luar biasa gajinya Sehingga mau tidak mau Harus adil Masa seorang yang punya uang sedikit Atau orang e, dari pertanian ya Yang bertani Itu dikenai zakat Padahal kalau dihitung-hitung Baru nyampe Kalau diuangkan sekitar 3 juta sampai 4 juta Itu sudah terkena zakat pertanian Kalau dinilaikan ke uang Nah Masa orang yang gajinya sudah lebih dari itu. Dalam pengertian ketika dihitung dalam setahun, tidak terkena zakat. <tuh> Ini rasio. Nah, pertama kita menyatakan bahwa zakat itu bagian daripada ibadah. Kalau kita tahu bahwa itu adalah ibadah, kita jangan mengarang-ngarang. Apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dijalankan. Apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya jangan kita memberatkan atau mewajibkan kepada umat. Ini yang pertama. Dan ini berbahaya sikap seperti ini. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, ini berbahaya. Lebih dosanya daripada dibandingkan orang yang berzina. Lebih dosanya dibandingkan orang yang minum khamar. Walaupun orang yang minum khamar itu di, diasingkan di masyarakat. Karena masyarakat merasa jijik. Merasa risih. Ya. Tetapi ini di sisi Allah-Allah lebih risih dan lebih jijik. Kepada orang yang seperti ini. Menghalalkan apa yang diharamkan. Atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini bahaya. Bahkan. Bisa sampai pada tingkat kekufuran Berbahaya sekali nah, Oleh karena itu sangat Kita dituntut untuk berhati-hati Di dalam bersyariah ini Di antara yang sekarang Didengung-dengungkan terus Dipasarkan, dipromosikan Adalah apa yang dinamakan Dengan zakat profesi Nah dengan aturan Yang kemudian mereka berselisih Kalau gitu nisopnya berapa Kalau sudah ketahui Berselisih Orang-orang Syiah dari Iran, Khomeini dan yang lainnya menentukan sekian nisabnya. Sementara grupnya Yusuf al-Qardawi juga sendiri. Kemudian lagi tokoh lain berijtihad sendiri nisabnya. Begitu juga berapa yang berapa persen yang harus dikeluarkan. Berselisih lagi. Padahal Allah dan Rasulnya menentukan zakat baik zakat ternak Zakat pertanian Zakat perhiasan Dan zakat harta Sudah ada nisabnya dengan pasti Sudah ada ketentuan berapa persen yang harus dikeluarkan Nah Sekarang seorang pegawai yang gajinya 1 juta sebulan Satu bulan gajinya 1 juta Setahun berapa? Dia punya waktu Hah? 12 juta. Itu kalau dia duduk di kursi makan, dia punya robot dimasukkan ke sini, ada yang nganter nasi, ya. Ada yang nganter beras, nyabis katanya orang sini. Iya. Sehingga dia enggak perlu kerja lagi sudah. Hah? Rp1 juta gajinya lah makannya. Ya ditung. Biaya listriknya berapa? Biaya anak-anaknya sekolah berapa? 6. Hah? berapa Ah ini sekarang mereka berselisih persentase uh, yang harus dikeluarkan itu dari hasil kotor apakah dari hasil bersih waduh ribut lagi seminar lagi nah <tuh> walhasil intinya bermula dari rasio kemudian mendorong diri mereka untuk mengadakan hukum baru di dalam islam 1 juta gaji dia dia pengeluarannya satu bulan bisa-bisa 700 ribu, 600 ribu Bisa-bisa 1 juta habis tergantung jumlah anaknya Ini kuliah, yang ini sekolah, SMP, yang ini begini, yang ini begitu Nah, bisa habis 1 juta Katakan dia mengeluarkan uang satu sebulan-sebulannya 600 ribu Sisa berapa? 400 ribu 400 ribu kalau setahun berapa? 4 juta? 800 ribu ya? Nah, kalau dikiaskan nisabnya itu dengan harta zakat harta berarti dinilai dengan 96 gram atau 85 gram emas. Kalau emas sekarang 100 ribu katakan berarti 8 juta 500, berarti nggak sampai nisab. Unggah nisabnya jadi bukan pakai itu. Ya coba ini perhatikan bagaimana mereka carut marutnya misopnya bukan dengan dikiaskan kepada e, zakat harta tetapi dikiaskan dengan zakat pertanian oh berarti kalau begitu keluarnya kalau pertanian ini sekarang ada yang 4 bulan sekali zakatnya e, apa hasilnya tuh 4 bulan sekali kan panennya ada yang 6 bulan sekali kalau gitu pertanian yang mana ini mau pakai padi atau mau pakai jagung atau mau pakai tebu nah bingung kan Nah, padi aja Ya sudah, padi berapa bulan sekali? Empat bulan sekali sekarang Berarti kalau empat bulan Apa namanya Sekali eh, Tergantung harga padi sekarang Harga gabah Kalau dinilai padi itu sekarang eh, Nisopnya adalah Tiga juta Lapan ratus atau empat juta Berarti Penghasilan eh, bersih dia dipotong pengeluaran ya, setahun berapa tadi? 4 juta 800 ,000. bagi 3 berapa? 1 juta 600 ,000. iya. tapi gak sampai nih sob juga lo gak usah dibagi 3 katanya dikiaskan sama padi Hah? nah ini mereka berselisih sekarang ada zakat profesi versinya ini ada zakat profesi versinya ini ada zakat profesi versinya, ini, zakat profesi versinya itu nah yang diantara awal, diantara pencetus awalnya adalah orang-orang Syiah di negeri Iran sana. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Yusuf al-Qorbaui, kemudian diikuti oleh yang lainnya dan yang lainnya. Wa niftina azzainyallahu yaqum hati-hati. Sebenarnya banyak dari para pegawai itu yang nggak rela. Sebenarnya ada sekian pegawai yang tidak ada, sampai ada demo di mana itu? Saya lupa. Di mana? Di Mataram ya? Nah, demo nggak siap. Nah, untuk diambil dari gaji mereka sebagai zakat. Nah. Oh nggak, ini nggak wajib. Ini infak. Nah kalau nggak wajib, kenapa ada prosentasenya? Kenapa ada nisabnya? Nah, kalau masalah tak wajib baik orang itu gajinya hanya seratus ribu sebulan mau infak silakan. Nah, ini mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah mengadakan suatu syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Bagaimana syariat Islam mau tegak di bumi ini? Lawang syariat Islam ditambah tambah. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan di sini. Fa'inhum al wa'uka lil Fa'iyah gawakaroh imamualimin. Kalau mereka sudah mau taat kepada kamu, mau mematuhi kamu dengan aturan-aturan tadi, ya, tauhid, solat, zakat, maka hati-hati. Jangan sampai kamu menyentuh harta mereka yang memiliki nilai di mereka. <tuh> ini e, faidah yang bisa diambil dari hadit ini di antaranya. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Wah tak tidak wahal maghluum fa innahu leis abai nahawabain Allah hijab. Setelah diberi peringatan, peringatan itu dilengkapi oleh Rasulullah dengan suatu yang membuat seseorang Muslim, seseorang mukmin itu takut, yang sepantasnya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia itu takut, kata Rasulullah dan takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi karena sesungguhnya Doa orang yang terdzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, diterima oleh Allah. Dengan hadis seperti ini mungkin kita banyak menghitung-hitung apa yang pernah atau siapa yang pernah kita zalimi. Mungkin kita pernah menzalimi orang tua, Mungkin kita pernah mengedolimi saudara kandung. Baik harta dia, harga diri dia. Atau kita pernah mengedolimi tawan. Mengedolimi tetangga. Malam-malam tetangga sudah tidur. Kita naik motor yang suaranya kayak kongkok. Nah. <tuh> Sampai anaknya <tuh> nangis bang. Nah. Ya. terbelimi dia. lah kalau dia doa seketika itu. <tuh> Pancen. Oh, Walah itu, nah maksudnya doa celaka gitu, hati-hati. Makanya yang punya motor dibenain sekarang. Nah, saya pernah di pasar <coughs> parkir, eh, kemudian Ekoan yang bersama Ana itu beli apa ke tuku. Saya tunggu di depan tuku di dalam mobil. Di situ ada seorang ibu tua berjualan di depan tuku. Jualan kerupuk, apa lagi gitu. Kemudian dia itu capek rupanya tertidur si ibu ini, sudah tua sampai gini-gini ini, gini, tak pikir kesian ini ibu, kok tiba-tiba ada sepeda motor ya ada sepeda motor lewat gitu sampai ibu tuh paket gini saya -sa lihat dari apa dari mimik wajah dia dia misuk ya itu doa loh itu Doa lho, dan dia terbolemi lo itu. Terbolemi dia. Nah. Maka dari itu, berhati-hati. Yang punya sepeda motor, kenal kotnya kan kan dibenain sekarang. Ya, mungkin lewat di rumah tetangga, atau di gang kecil. Nah. Nanti dikiaskan perkara-perkara yang lainnya. Nah, dikiaskan. Barakallahu fikum. Jadi... Berhati-hati dari doanya orang yang terbolimi. Dari sini, mengingatkan kita untuk tidak takabur. Tidak merendahkan orang. Hati-hati, orang-orang rendahan itu atau orang-orang yang lemah. Itu doanya lebih didengar oleh Allah. Jangan suka membolimi. Jangan suka menghina. Jangan suka merendahkan. Jangan suka mencaci, mengambil hak orang. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah. Ini hadis sebagai dalil kedua dalam bab yang sedang kita kaji. 6. Nah. nah. <coughs> kita memasuki hadis yang berikutnya. Atau ada pertanyaan? Nah, silakan. Bukan untuk orang-orang kaya Diambil dari orang-orang kaya Maksudnya kaya adalah orang yang sudah memiliki nisab nah, Tukhadu min agniya'ihim Bukan Tukhadu li agniya'ihim Tetapi Tukhadu min Diambil zakat itu dari Orang-orang kaya diantara mereka Maksudnya kaya itu adalah yang hartanya Sudah sampai kepada nisab. Nah itu orang-orang kaya Bukan berarti Harus punya uang 100 juta dulu baru zakat Enggak. Punya uang kalau sekarang ini di 15 juta sudah kena zakat Tergantung nilai emas Sekarang berapa nilai emas Harga emas berapa sekarang hmm? 100 ribu 120 Berapa 1025. Nah, kalau 100 ribu eh, setidak tidaknya 8.500 atau 9.600 itu sudah terkena zakat. Kalau 1025 tinggal ditambahkan, dikeluarkan dua setengah persen. Jadi kalau dia punya uang 10 juta misalkan, zakatnya itu 250 ribu dibagi 40. Nah, kalau dia punya uang 100 juta atau punya uangnya 100 juta berarti zakatnya 2 juta setengah Nah Jadi begitu nah, Zakat Ini semua, zakat semua Oh, zakat fitrah lain Tidak masuk dalam hal ini Jadi ini di luar konteks zakat fitrah Nah Setahun, nah. nah, setiap panen Enggak. setiap panen langsung mengeluarkan 40 anak gitu, enggak? Saya Iya. Itu itu hewan ternak ya. nya ada zakatnya. Eh nah. nah, jadi masuk pertanian itu apakah ada zakatnya di sini ya masalah. Nah, yang dimaksud hewan ternak itu kayak unta, sapi, kambing, ini hewan-hewan ternak. Nah. Baik, yang lainnya. Nah, gimana gimana memberitakan beri kepada orang yang banyak iya. kepada salah orang yang sering merugikan orang orang lain, orang lain. Hmm. caranya banyak bisa pakai pamflet bisa pakai spanduk <laughs> bisa pakai ceramah hukumnya keboliman Nah, tergantung kalau orang itu masih bisa dinasehati, ya jangan disebarkan, tetapi dinasehati. Kalau masih bisa dinasehati, ditegur. Kenapa kamu berbuat boling, begini-begini? Sebaiknya jangan. Takutlah kamu kepada Allah ini ingat hadis ini. Dinasihati. Nah, jadi ada proses dulu. Nah, kalau sudah melalui prosesnya tadi. Upaya nasihat deminas saya tidak bisa masih terus dia, baru di situ diingatkan umat dari bahaya dia, nah, dari keboliman dia itu tadi, nah, ya, wabarakatuh, baik keboliman itu terkait dengan urusan duniawi ataupun keboliman yang terkait dengan urusan ukrawi urusan diniyah, nah, nah, tada. Hah? Di waktu-waktu yang disyariatkan untuk berdoa. Enggak, enggak, enggak harus. Jadi kapan saja doanya orang tawab ini kapan saja. Dia sebagai bentuk doa yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Baik di waktu-waktu yang di sana doa lebih didengar oleh Allah, lebih dikabulkan seperti antara azan dan iqamah dan yang lainnya hari Jumat sore menjelang terbenam matahari di sepertiga malam yang terakhir tapi kalau doa-doanya doanya orang yang terdzalimi ini dilakukan pada waktu-waktu itu lebih lagi lebih dikabulkan lagi oleh ya Allah. Nah. <tuh> nah. Jadi begitu. Hah? Enggak, muslim saja. Nah. tidak terucap maksudnya? Artinya kalau Iya. Hmm, insyaallah. Diterima, bagus doaan kebaik untuk diri kita Untuk orang itu juga Oh ini tentunya sudah marhalah yang luar biasa Tahapan yang bagus Kalau kita dizolimi Kemudian yang keluar dari lisan kita Allah maghfir li walahu Nah, ya Allah ampuni saya dan dia ini Itu tentunya marhalahnya al-muhsinin Marhalahnya orang yang sudah sampai pada Tahapan al-ihsan di dalam beris, beragama ini Bukan hanya tahapan ber, berislam dan beriman Tetapi sudah sampai pada tahapan berihsan Itu luar biasa tentunya Tapi apakah tidak boleh kita doa Celaka kamu ya Nah boleh Tapi juga jangan terlalu berlebihan Misalkan doanya oh, Sekedar cuma diganggu oleh sepeda motor Kafir kamu tujuh turunan Nah ini berlebihan Nah Jangan berlebihan Allah itu tidak suka Orang-orang yang melampaui batas Nah Jadi ya kata. Di volimi dalam urusan dunia saja Ya kurang lebih lah Maafkan Ya sudah Nah Ukhwah itu lebih mahal Nah Lebih mahal ukhwah Apalagi cuma urusan dunia urusan harta, urusan rumah, urusan tanah, urusan anak, urusan kurang lebih. Nah. Kurang lebih. Kita lebih bersikap memaafkan. Nah. Baik, <tuh> ada yang lainnya? Nah. Zakat perdagangan tilaf di kalangan ulama apakah barang-barang yang diperdagangkan itu ada zakatnya ataukah tiga jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan terkenai zakat di masa ini majlis Hayat Kibar ulama lajnada ima syekh Abdul Aziz bin Baz syekh Al-Husaymin, syekh al, al Fauzan dan yang lainnya menyatakan terkenai zakat tetapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak terkena zakat diantaranya adalah Syekh Mukbil rahimahullah dan juga Syekh Al Albani rahimahullah taala. Maksudnya zakat perdagangan itu adalah kita punya uh, toko misalkan toko itu kan ada nilainya barang-barangnya. Nah lah nilai dari barang-barang ini apakah terkena zakat ataukah tidak khilaf Mana yang rojeh yang lebih kuat. Wallahu a'lam sampai hari ini Anna masih lebih meyakini pendapatnya jumhur yakni terkenai zakat Nah, terkenai zakat caranya tetap sama dengan e, zakat harta setiap tahun di total itu berapa dia punya nilai barang ya dikeluarkan 2,5% punya mobil untuk dipakai sendiri walaupun mobilnya baby bench itu tidak terkenai zakat punya mobil kijang tahun 89 misalkan iya nilainya berapa itu kalau dijual? Hah? Berapa sekarang Irji? Berapa? 20? 20 juta? 25 anggap? Anggap 20. <tuh> ha? Anggap 20. <tuh> <tuh> Tapi niatnya untuk diperdagangkan. Untuk diperjualbelikan, kalau sudah lewat waktu setahun, maka terkenai zakat. Nah, loh, kemana Ustaz, nggak adil, baby band, tidak terkenai zakat, ijang tahun 89 nilainya 20 juta terkenai zakat. Kok nggak adil Ustaz? Ya, itu kan adil menurut kamu yang kamu dulu belajar PMP, yang belajar, kan begitu. Kalau adil menurut Allah dan Rasulnya Adalah sesuai dengan kebesaran Allah Dan keagungan Allah Pemilik alam semesta ini Nah, Kalau adil menurut manusia macam-macam Komunis menyatakan adil itu sama rata Sama rasa Hah? Anda punya dua mobil bagi dong yang satu Nah Ini komunis Orang-orang kapitalis punya definisi adil tersendiri Bertentangan dengan komunis Terus begitu sesuai dengan banyaknya akal manusia, sebanyak itu pula definisi adil. Nah, tapi kalau adil menurut Allah dan Rasulnya adalah yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah. Kalau melepas tadi mau pedagang itu berapa gimana? Sebenarnya 20 juta. Ah. Dijual karena masalah tinggal 15 juta. Tetap kena kena zakat. Tetap, tetap kena zakatnya. Ha? <tuh> Nah, dari mana diambil dari yang akhir? Nilai yang akhir itu. Nah, 19 juta kan masuk di shop masih. Nah, InsyaAllah lebih luasnya dipelajari di kitab Uzzaka Nah, Dan ini sangat penting untuk kita mengenal syariat Allah. Tapi kapan belajarnya? Wallahu'alam. Taib <tuh> ilahuna. Al-mu'adzin yu'adzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين